Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi wa kafaa wassalamu ala ibadihi alladzi nastafa amma ba'du Kita masih dalam bab Istihbalul musafahati indal liqa Sunnahnya berjabat tangan ketika berjumpa wa bashasyatil wajhi dan sunnahnya bermuka ceria. Betakbiruya dirojulis soleh, dan sunnahnya mencium tangan orang yang soleh. Betakbiru wala dihi syafkotan, dan sunnah mencium anak sebagai rasa cinta kepadanya. Wamu anak kotulko demi min safarin, dan sunnahnya memeluk. Ketika berjumpa orang yang datang dari Safar, wagrohiyahul inkhina dan dimakrohkannya menunduk. Kita masuk hadis yang kedua dalam bab ini. Imam Nawawi r.a. beliau berkata, wa an anasin robbiyyullah wa anhu kala lamaja ja ahlu Liyaman kala Rasulullah s.w.t. Qadja'akum ahlul yaman, wahum awwalu manja'a bil musafahati. Ruwahu Abu Dawud bi'isna din suhih. Dari Anas bin Malik r.a. Belum berkata, Lama ja'a ahlul yaman, ketika berdatangan penduduk dari yaman, kalau Rasulullah SAW maka Rasulullah SAW bersabda: "Kajakum ja ahlu Yaman, sungguh telah datang kepada kalian penduduk Yaman, wahum awwalu manjaan bil musawwafah, dan mereka orang yang pertama kali membawa adat musawwafah berjabat tangan." Ru'ahu Abu Dawud bi'isna din shohih Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanat yang shohih Dalam hadis ini Menyebutkan bahwa Berjabat tangan ketika berjumpa Dengan saudara kita Ini merupakan sunnah Dalam Islam Walaupun asalnya itu merupakan Budaya dari Yaman Memang budaya Budaya itu merupakan adat istiadat Dan adat istiadat itu tidak bisa dimasukkan kerana ibadah Hukumnya mubah Adat itu hukum asalnya boleh Selama tidak ada del yang mengharamkan Sehingga adat istiadat sebuah masyarakat itu hukumnya boleh Seperti kita di Indonesia adat kita memakai baju batik Memakai sarung, peci Ini adat Hukumnya boleh Selama tidak ada yang dilarang dalam agama. Jika sampai pakaiannya musbil, maka haramnya itu musbilnya. Kemudian memakai sampai batiknya itu dari sutra, maka yang diharam sutranya. Hukum asal adat itu boleh. Tetapi adat istiadat tidak bisa dimasukkan ke ranah ibadah. Maka tidak boleh orang memakai batik dengan niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jika ada niatan seperti ini, maka larinya ke ibadah. Kalau tidak detailnya ibadah itu berarti hukumnya bid'ah. Maka adat istiadat itu hukum asalnya boleh, kecuali jika agama menjadikan adat itu sebagai bagian dari agama. Itu terkadang ada sebuah adat, ada sebuah adat tetapi Islam itu menjadikan itu sebagai ranah agama. Contohnya, Berbaju dengan baju jubah Berpakaian dengan jubah itu adat orang Arab Orang Arab itu adatnya seperti itu Tetapi ketika Islam itu ada Atau ketika Islam itu datang Rasulullah SAW diutus di negeri Arab Maka Rasulullah SAW itu pernah mengatakan Ahabutliyab ilaiya al-qamid Baju yang paling saya cintai itu adalah jubah Kata perulama ini menunjukkan akan tashriqnya, tashriq yaitu pensyariatan jubah dimasukkan ke ranah ibadah. Maka siapa yang pakai jubah walaupun hukum asalnya itu adalah adatnya orang Arab, tetapi ketika dimasukkan dalam ranah ibadah, maka memakainya itu bisa menjadi ibadah. Demikian juga misalkan kita berjabat tangan, berjabat tangan itu adatnya orang Yaman itu merupakan adatnya mereka. Tetapi ketika Islam itu memasukkan itu ke ibadah Sampai diperintahkan oleh agama kita Rasulullah Wasallam memerintahkan Berarti berjabat tangan ini walaupun awalnya adat Tetapi sekarang sudah menjadi ranah agama Sudah masuk dalam bagian agama Maka siapa yang berjabat tangan Ketika berjumpa dengan saudaranya Maka hukumnya disunahkan Walaupun asalnya itu adalah adat istiadat Atau budaya diaman Olehnya itu Rasulullah Shallallahu Wasallam ketika datang orang Yaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan La kujah ahlul Yaman. Sungguh telah datang penduduk Yaman wahum awwalu manja abil musawafah dan mereka lah orang yang pertama kali membawa jabat tangan ke kita sampai akhirnya kita mengamalkan. Menunjukkan bahawa orang Arab itu Mekah, Medina. Dulu tidak dikenal namanya jabat tangan itu tidak dikenal. Sehingga ketika berjumpa kemudian berjabat tangan itu tidak dikenal di negeri Arab. Yaitu maksudnya di Mekah dan Madinah. Tetapi itu budayanya orang Yaman. Ketika masuk, yaitu sampai penduduk Yaman itu ke Arab ke Mekah, Madinah. Rasulullah SAW melihat itu sebuah kebaikan, maka turun syariat untuk menjadikan jabat tangan itu sebagai bagian dari agama. Setelah itu di Perintahkan sama Rasulullah s.a.w. dan Rasulullah memuji mereka memuji orang-orang Yaman dan kalau kita perhatikan memang orang Yaman sering sekali dipuji sama Rasulullah s.a.w. kalau kita ingin membaca hadis banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan ahlul Yaman penduduk Yaman itu memiliki keutamaan Rasulullah s.a.w. menyebutkan misalkan Ahlul Yaman hom aroku puluben penduduk Yaman itu orang yang paling lembut hatinya wa alyanu al dan orang yang paling lembut tutur katanya berarti manusia yang paling lembut hatinya itu orang orang Yaman itu dengan sabda Rasulullah S.W.T langsung berbeda dengan orang orang Mekah demikian juga orang Medina orang Yaman terkenal hati mereka demikian juga tutur kata mereka. Ke sopan santun mereka, adat mereka luar biasa. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-fiqhu yamanin wal hikmatu yamaniyah." Fikih pemahaman agama itu akan bersumber ke Yaman. Dan hikmah itu juga akan kembali ke Yaman. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan Bahawa Orang yang pertama kali nanti datang ke telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di hari kiamat itu adalah orang Yaman dan yang membela nanti memerangi jajal pasukan yang paling kuat itu dari Yaman juga maka penduduk Yaman itu memang penduduk yang sangat mulia <tuh> penduduk yang sangat mulia dan mereka memperjuangkan Islam mati-matian orang Yaman itu mereka adalah orang Arab yang asli Kalau kita ingin tahu orang Arab asli itu dari Yaman Arab Itu kalau dalam sejarah Itu terbagi menjadi tiga Ada namanya Arab Ba'idah Ada Arab Aribah Dan ada Arab Musta'robah Jadi Arab itu nasab Arab Orang Arab itu nasabnya ada tiga Nasab Arab itu terbagi menjadi tiga yang pertama dinamakan dengan Arab Ba'idah. Ba'idah itu adalah Arab yang sudah musnah. Dihancurkan sama Allah Ta'ala. Seperti umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Hud. Ketika mereka tidak beriman, itu Arab yang paling kuno. Itu Arab yang paling kuno, itu Arabnya yang hidup pada zaman Nabi Soleh, Nabi Hud. Dihancurkan semuanya sama Allah Ta'ala, tidak ada sisanya. Dengan azab yang sangat pedih, sampai akhirnya mereka musnah. Orang yang sudah punah ini dinamakan dengan Arab Baidah. Itu sudah punah. Kemudian Arab yang kedua dinamakan dengan Arab Musta'rabah, Arab Aribah. Kalau Arab Aribah itu adalah Arab Arab sebelum datangnya Nabi Sulaiman eh, sebelum datangnya Nabi Ismail. Sebelum itu itu ada orang Arab tapi Arab yang yang lama, lama juga sudah ada sejak zaman dulu sebelum Nabi Ibrahim dinamakan dengan Arab Aribah dan itu yang paling lama suku Diaman dinamakan dengan suku Jurhum atau kalau kita kenal dengan kota yang sangat indah namanya kota Sabah kota Sabah ini itu Arab yang paling lama Arab yang paling lama yang tidak dimusnahkan sama Allah Ta'ala ketika mereka itu bergantung dengan bendungan Karena mereka itu punya bendungan, punya sebuah kerajaan yang sangat besar. Yaitu kota Sabak. Sampai Allah telah namakan Al-Quran, dinamakan dengan surat As-Saba. Itu di Yaman. Ketika terjadi banjir bandang, akhirnya mereka pergi. Ada yang masih tetap di Yaman, ada yang pecah ke mana-mana. <tuh> Arab ini dikenal dengan julukan Arab Kohhtoni. Jadi kalau suku-suku Kohhtoni, ini Arab yang ini. Arab-Arab yang sukunya Kohtoniyah. Itu adalah Arab yang Aribah. Mereka itu, kebiasaan mereka adalah berpindah-pindah. Nomaden. Mereka mencari air. Sehingga pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Setelah itu ada Arab yang ketiga. Dan ini Arab yang sekarang banyak. Yaitu dinamakan dengan Arab Musta'robah. Siapa ini Mas Musta'robah ini? arab sejak Nabi Ismail pindah ke negeri Arab atau pindah ke negeri Mekah Nabi Ismail berangkat ke negeri Mekah di Mekah waktu itu tidak ada orang akhirnya mulai ada air zam-zam demikian juga mulai ada kehidupan di negeri Mekah orang-orang zaman -orang tahu kalau di sana itu ada air karena melihat burung ke atas itu terbang itu mengarah ke sana akhirnya dicari, rupanya dapat sebuah air maka izin sama Hajar yang waktu itu Hajar itu masih memiliki anak bayi namanya Ismail. Kemudian Arab dari Curhum, dari Yaman itu pindah ke sana. Pindah ke Mekah. Setelah itu ketika dewasa, Nabi Ismail itu belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, sampai akhirnya bahasa Arab kokoh di tangan Nabi Ismail. Alaihi Wasallam mengatakan, Ismail itu al-lazifatwaq al-Arab. Dialah yang pertama kali membuka lisan Arab. Maksudnya membuka lesan Arab itu Bahasa yang sempurna Sebelumnya sudah ada tetapi disempurnakan oleh Nabi Ismail Sampai Nabi Ismail menikah dengan putri Dari tokoh besar Curhum Sampai memiliki keturunan Sampai banyak Kalau Curhum Atau, atau setelah Nabi Ismail Ini dinamakan dengan Arab yang Adnaniyah Jadi ada Arab pohtoniyah Ada juga Arab namanya Adnaniyah dan yang Adnaniyah itu selepas Nabi Ismail. <tuh> Yaman, Yaman itu merupakan Arab yang lama. Arab yang sangat lama sekali. Sehingga Arab yang asli itu adalah Arabnya Yaman. Arab yang asli itu adalah Arab Yaman atau yang Kostolinya. Itu yang asli. Karena mereka lama sekali. Kehidupan mereka sangat lama sekali dan mereka punya kebudayaan, kebudayaan yang sangat tinggi sekali. Oleh itu penduduk Yaman, penduduk Yaman ini memang lama dan mereka pernah jaya negaranya dengan sebuah negara yang besar dinamakan dengan negeri Sabah. Negeri Sabah ini negeri yang lama tetapi memang kekuasaan kerajaan itu dipimpin dipimpin ee, bergantian rajanya sampai datang seorang ratu di zaman Nabi Sulaiman yaitu dinamakan dengan Ratu Sabah atau yang lebih dikenal dengan namanya Bilqis Sampai akhirnya dihancurkan negaranya semua Allah Ta'ala. Karena mereka berbuat kesyirikan. Menyembah kepada matahari. Kemudian dihancurkan semua Allah Ta'ala. Yang dulunya negaranya menjadi negara yang. Satu negara. Yang Allah juluki dengan. Itu hanya negeri Sabak saja. Negeri yang paling indah di dunia. Itu negeri Sabak. Disebutkan semua Allah Ta'ala itu. Lakukan analisa baik dalam surat sabah sendiri. Lakukan analisa baik di maskanihim ayatun. Sungguh dalam negeri sabah itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Taala. Yaitu tanda-tanda akan penciptaan Allah yang sangat menakjubkan. Jenatani ayamini wasimal. Jalan-jalan di sabah itu, samping kanan samping kiri itu ada surga, ada kebun-kebun yang sangat indah. Di kanan jalan kiri jalan. Kalau min rizki Robi'kom Mashkurullah, makanlah dari rizki yang Allah berikan kepada kalian dan bersyukurlah. Baldaton Taibatun Warobnu Hafur, sebuah negeri yang sangat indah dan Allah mengampuni penduduknya. Allah merahmati penduduknya. Disebutkan itu disebutkan oleh para ulama tentang kehebatan negeri Sabah. Negeri Sabah ini saking indahnya orang itu kalau mau sahur itu enggak ada rasanya. Sehingga mereka kalau safar itu, walaupun safar jauh, itu seperti orang jalan-jalan, tidak ada capeknya sama sekali. Bahkan disebutkan dalam perkataan para ulama, ahli sejarah itu, saking indahnya negeri Sabah itu, orang itu kalau mau memetik buah, berjalan misalkan di jalan pakai keranjang kosong, tidak usah memetik buah, keranjangnya langsung penuh dengan buah-buahan, tanpa memetik. Dan di sini itu, di sana tidak ada kuman, tidak ada nyamuk, tidak ada lalat, persis. Bahkan siapa yang masuk ke sabak, misalkan ada orang di luar, dia punya penyakit, masuk ke sabak sembuh. Sehingga di sana tidak ada lalat, di sana itu tidak ada nyamuk, persis. Bahkan buah-buahan jatuh di jalan itu tidak membusuk. Oleh itu, sampai Rasulullah Allah telah mengatakan, Baldaton warobun Sebuah negeri yang sangat indah, dan Allah memaafkan, merahmati penduduknya apa itu bergantung dengan bendungan. Bergantung dengan bendungan yang sekarang bendungan itu dinamakan dengan set makrib. Sami sekarang masih ada. Walaupun sudah jebol tetapi masih ada bekas-bekasnya kecil saja. Tapi Sami sekarang masih ada. Dinamakan dengan set makrib bendungan. Yaitu ada dua gunung kemudian dibikin bendungan ketika hujan deras maka airnya itu disimpan dalam bendungan itu kemudian di bawah bendungan itu dibuat aliran. Irigasi dari situlah nanti kehidupan mereka. Sehingga mereka itu di gunung itu ada bendungan besar di bawahnya itu tempatnya sejuk sekali. Sehingga mereka itu berkebun kemudian tanaman-tanaman itu semuanya di bawahnya. Dan itu bergantung dengan bendungan ini. Ketika mereka itu berbuat kesirikan menyembah kepada matahari maka fajal nahu bichan natey himchan natey nidawat nidawatay ukulin khomtin wa aslin wa syai'in min sidrin ketika mereka itu berbuat kesyirikan dan ingkar kepada kenikmatan Allah taala kami hancurkan dihancurkan semuanya sama Allah taala setelah itu diganti buah-buahan yang melimpah dulunya dengan buah-buahan dari khamtin ini ada di sana itu tidak bisa dimakan aslin kalau asal itu kayak semarang dan itu pohon yang paling kuat biasa kalau orang di sana itu bangun rumah itu tidak pakai besi pakainya ini pohon afal ini wa syai'in min sidril demikian juga pohon bidara pohon bidara banyak sekali di sana itu kemudian dirupa sama Allah taala menjadi gersang padang pasir kenapa karena masyarakatnya berbuat kerusakan berbuat syirikan negeri Sabah ini bekas-bekas bangunannya itu masih ada yaitu eh, sebuah kerajaannya itu sekarang masih ada Walaupun memang sudah tidak ada, masih secara besar itu sudah tidak ada, tapi masih ada bekas-bekasnya. Seperti misalkan Makbad, dinamakan dengan Makbadu Shamsi, tempat peribadatan kepada matahari itu masih ada. Demikian juga bendungannya masih ada. Tetapi sekarang sudah tidak dikenal dengan julukan Sabah, sekarang dikenal dengan julukan Makrib. Makrib itu di sebuah kota paling ganas di dunia dulunya menjadi kota yang baldatun to'yibatun warobun kofur karena mereka berbuat disyirikan dihancurkan semua Allah Ta'ala sekarang menjadi negeri paling ganas di Ma'rib itu jadi negeri hatta orang Yaman yang paling ditakuti Ma'rib di Yaman sendiri itu kota yang paling mereka takuti itu Ma'rib Ma'rib ini kota yang sangat ekstrim cuacanya demikian juga sangat keras tabiat masyarakatnya sampai sekarang Sampai sekarang. Bahkan banyak orang Yaman sendiri. Dari Hadromaut. Orang Yaman dari Aden. Dari Sonak. Mereka gak bisa hidup di Yaman. Di Ma'arit gak bisa hidup. Kenapa? Karena cuacanya berat sekali. Musim dingin, dinginnya luar biasa. Tidak bisa dibayangkan. Kalau musim panas, panasnya luar biasa. Itu sampai banyak orang Yaman pun gak betah dengan di sana itu. Yaitu yang Yaman selain Ma'arit. Kemudian karakter masyarakatnya. Masyarakat yang paling keras sabiatnya sehingga biasa perang itu setiap hari tembak-tembakan, kemega juga mereka itu e, sampai punya pasar senjata dan mereka kalau sudah marah itu yo perang itu sudah kebiasaan mereka. Olehnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menggambarkan tentang hebatnya Islam di akhir zaman ketika jaya itu Islam itu ketika jaya di akhir zaman itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu didatangi sama Khobab bin Irs Khobab itu kan masuk Islam di awal-awal, tapi dia seorang budak. ketika masuk Islam disiksa sama tuannya, perempuan tuannya ini, namanya Umar Anmar. Ketika disiksa, akhirnya khobab ini enggak kuat. Setelah itu dia datang ke Rasulullah SAW, lapor, mengatakan, Ya Rasulullah, ala tad Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa untuk kami? Kenapa engkau tidak meminta sama Allah supaya kita itu diringankan siksaannya seperti ini? Nakarosulullah Warisulah mengatakan Inna mimengkana kau blakum. Orang-orang sebelum kalian itu ada yang ditangkap sama kaumnya ketika masuk Islam, kemudian dikerigi kepalanya dari kepala atas sampai ke kakinya, sampai terbelah menjadi dua belahan. Ada juga yang mereka itu masuk ke agama yang benar, ditangkap sama kaumnya, didatangkan sisir besi, disisir kepalanya sampai terkelupas antara daging dan tulangnya. Ada juga di antara mereka yang ketika beragama dengan agama yang benar ditangkap kemudian dikubur hidup-hidup. Semuanya tidak menghalangi mereka untuk kokoh di atas pendirian mereka terhadap agama mereka. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tetapi kalian itu orang-orang yang tergesa-gesa. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar, Wallahi layutimanul lahazil amr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, demi Allah, pasti Allah akan menjayakan agama ini. Tetapi waktu itu Rasulullah bersabdanya masih di negeri Mekah. Ketika Islam itu masih lemah sekali. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pasti nanti Islam itu akan jaya. Kalau sudah jaya, hatayasi lorroqib minsona ilahadromaut layakhu illallah. Walguna ma'ala walgiba alagunami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sampai ketika Islam itu jaya, dunia itu aman tentram. Saking tenramnya sampai ada orang berjalan sendiri dari Son'a menuju Hadramaut tidak takut kecuali hanya kepada Allah Taala saja. Di sini kalau kita bicara masalah hadis kita tertarik di sini. Kenapa ketika Islam itu jaya untuk menggambarkan saking amannya Islam itu dicontohkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seorang yang musafir sendiri dari Son'a menuju Hadramaut. Kenapa yang digambarkan itu Son'a dan Hadramaut ini dan sendirian? yaitu saking amannya itu sendirian dan itu terjadi itu terjadi ketika Islam jaya itu orang biasa jalan sendiri itu biasa kenapa? karena orang berjalan dari Son A, menuju Hamdur melewati kota paling ganas di dunianya. tetapi ketika Islam itu jaya negerinya aman tanteram yaitu kota Ma'rib jadi kalau kita itu dari Son A, mau ke Hamdur itu mesti melewati kota Ma'rib ini nah, ketika Islam jaya maka kota Ma'rib ini menjadi kota yang paling aman Apalagi kota-kota yang lainnya. Oleh karena itu memang Yaman, Yaman ini kota yang lama, sampai sekarang itu di Son A. Son A itu, di ibu kota Yaman itu ada namanya Babu Son A. Babnya, yaitu di Son A itu masih banyak bangunan-bangunan yang lama. Bahkan sebagian mengatakan itu peninggalan dari Abrohah. Uh, Abrohah yang dulu pengen menghancurkan Ka'bah itu peninggalannya masih ada. Sehingga ada bangunan-bangunan kuno itu masih ada dan itu masih dipakai sampai sekarang. Itu masih dipakai. <tuh> Intinya bahwa orang zaman itu merupakan orang yang memang memiliki adat istiadat yang baik. Sampai sekarang. Orang Yaman terkenal orang yang paling baik. Dibandingkan dengan negeri-negeri Arab, Yaman paling baik. Cuma perbedaannya itu kalau di Yaman bukan kerajaan. Sehingga kalau kita perhatikan antara Yaman, Saudi, dan e, Emirat. Itu bedanya kalau di Saudi itu kerajaan. Demikian juga di Emirat, Qatar, Dubai itu kan kerajaan. Kalau Yaman demokrasi. Yaman itu demokrasi. Sebagian mengatakan bedanya Saudi dengan Yaman. Kalau Yaman itu yang paling bagus masyarakatnya. Sistemnya karena demokrasi hancur sistemnya itu. Pemerintahnya rusak tetapi masyarakatnya kokoh dalam agama. Tetapi beda dengan negeri Arab yang lain. Kalau negeri Arab, yang paling bagus itu kerajaannya. Tetapi masyarakatnya banyak yang rusak. Bagi itu Saudi Arabia, itu karena punya kerajaan, kerajaan itu yang kokoh. Dalam Islamnya, walaupun masyarakatnya tidak sehebat orang-orang Yemen memegang teguh agama mereka. Orang Yemen, Masya Allah, sampai sekarang, walaupun negaranya bukan kerajaan. Walaupun negaranya demokrasi. Walaupun negaranya itu membuka semua jalan kerusakan dibuka. Tetapi, masyarakatnya masih kokoh di atas agama mereka. Dan itu sangat luar biasa sampai sekarang. Sampai sekarang, orang-orang Yaman itu kalau sudah berbicara masalah agama, luar biasa. Melebihi orang-orang di timur tengah yang yang lainnya. Kenapa? Karena memang yang akan memperjuangkan Islam ketika nanti dajjal muncul itu orang Yaman. Orang Yaman itu pejuang-pejuang yang kesedihati. Bahkan Rasulullah itu menggambarkan ketika terjadi peperangan, akan muncul dua, tiga pasukan tempur terbaik. Yang pertama dari Syam, yang pertama eh, yang kedua dari Yaman, yang ketiga dari Irak. Berarti merupakan Yaman itu merupakan pejuang-pejuang Islam nanti ketika di akhir zaman itu termasuk diantaranya orang-orang Yaman. Dan Yaman ini, ini sebuah negara yang adat masyarakatnya ini paling bagus. Kenapa? Orang Yaman itu paling tidak bisa mengikuti adat orang lain. Mereka punya adat istiadat seperti ini ya seperti ini. Paling tidak bisa adat orang lain itu masuk. Ketika orang lain itu masuk tidak bisa, maka orang Yaman negeri yang tidak bisa dijajah. Burat sekali untuk menjajah. Kenapa? Walaupun penjajah itu masuk, tapi penjajah tidak bisa merubah adat mereka. Walaupun mereka memang pernah dijajah Inggris, tapi tidak bisa masuk, yaitu penjajah itu tidak bisa masuk karena adat istiadat mereka. Beda sama orang Indonesia. Orang Indonesia itu paling suka mengikuti adatnya orang lain ketika kita punya punya tabiat seperti ini, kita itu paling gampang untuk dijajah. Mungkin kita bukan dijajah langsung dengan pasukannya masuk Indonesia, tetapi kita dijajah dari ekonomi kita, kita dijajah dari budaya kita. Kenapa? Karena orang Indonesia itu tabiatnya paling suka untuk mengikuti adatnya orang lain. Orang zaman enggak bisa. Cuma masalah makanan saja, masalah yang sepele, kita orang Indonesia itu paling suka makan makanan orang luar. Ya kan? Kalau ada makanan yang asing, kita ingin coba, kita ingin coba, kita ingin coba. Orang Yaman tidak bisa. Hatta makanan itu yang enak, dia tidak bisa. Wis, pokoknya kalau sarapan, roti. Roti bakar, selesai. Wis, itu saja. Mau dirubah pakai apa, tidak bisa mereka. Tidak bisa. Hatta ke Indonesia, orang-orang Yaman itu seseh kita kalau ke Indonesia paling berat kalau sarapan. Wis. Paling tidak bisa mereka makan nasi, makan ini, ini, aneh-aneh, tidak -aneh, bisa. Wis, pokoknya roti, dibakar, itu saja. Sama full selesai. Sama kacang-kacang selesai. Mereka itu orang beda. Adatnya beda. Pakaiannya juga mereka enggak bisa mengikuti pakaian orang lain. enggak bisa. Mereka punya adat seperti itu, seperti itu. Hatta mereka keluar negeri, yo ya masih seperti itu. Paling bisa menjaga leluhur mereka. Yaitu mereka punya nenek moyang dan orang Arab, Yaman, itu paling menjaga nenek moyang mereka. Karena mereka bangga sekali dengan nasab, bapak saya itu ini. Kakek saya itu ini. Dan mereka kan menjaga itu. Tentang adat leluhur mereka itu akan mereka jaga. Maka mereka itu masih kokoh, masih kokoh. Kenapa? Karena mereka itu punya ee, sejarah dan mereka tidak akan bisa menghapus sejarah mereka. Kalau orang di Indonesia kita paling tidak bisa seperti itu. Berbeza sekali kita ini tabiatnya beda sehingga nenek moyang kita siapa, kemegahan juga, bagaimana leluhur kita itu kayak apa, tidak tahu semuanya. Hilang semuanya sejarah itu. Ketika seperti ini kondisi kita di Indonesia ini paling mudah untuk dirubah sama orang-orang luar negeri. Dan ini kita rasakan di Indonesia. Kalau orang Yaman tidak bisa. Dan mereka itu orang Yaman. Kalau kita bicara masalah orang Yaman banyak. Banyak kehebatan mereka sangat menajubkan. Bagaimana tentang adat mereka. Mereka itu kalau sama tamu, Masya Allah. Orang Yaman itu orang yang paling tawabuk. Sangat tawabuk sekali. Berbeda dengan orang-orang Arab yang lainnya. Beda sama orang Saudi. beda dengan Orang Arab Yaman. Paling tawabuk. Sehingga ketemu sama orang. Hatta mereka orang kaya. Ketemu tamu orang miskin. Itu mereka akan menjamu dengan sebaik-baiknya. Tawabuk sekali. Ketemu sama orang itu mereka baik sekali. Itu orang Yaman sana. Berbeda dengan Saudi dan yang lain. Itu kenal orang Yaman itu. Walaupun memang kondisi negaranya miskin. Kenapa miskin? Karena pemerintahannya. Pemerintahannya itu memang membikin mereka itu miskin bahkan dibuat perang saudara itu sama pemerintahannya supaya mereka masyarakatnya tidak kuat akhirnya dibikin perang saudara senjata dimasukkan secara bebas akhirnya masyarakatnya perang antar kabilah karena pemerintahnya bisa menguasai mereka kalau seandainya pemerintahnya itu baik di Yaman itu lebih kaya daripada Saudi Arabia bahkan Saudi Arabia itu pernah ketika Yaman itu belum pecah itu itu Yaman itu mata uangnya lebih tinggi daripada Saudi tetapi ketika terjadi perpecahan, kemudian setelah itu terjadi demokrasi, hancur. Semuanya hancur. Dan sekarang itu minyak di Yaman itu belum terbongkar. Karena sampai sekarang masih ditutup sama pemerintah. Dan kalau seandainya terbongkar, itu mungkin sebagian mengatakan cadangan minyak terbesar di Timur Tengah itu di Yaman. Sampai sekarang masih ada. Di Marib itu masih punya cadangan minyak besar tapi belum dibongkar. Kenapa? Karena sama pemerintahnya itu sebagian mengatakan masyarakatnya kayak itu. Sama pemerintahnya itu memang masyarakatnya dibuat miskin. Memang dibuat miskin masyarakatnya. Dan itu terjadi. Padahal kalau kita perhatikan kekayaan alamnya itu mungkin lebih baik daripada Saudi Arabia. Ya mungkin sampai sini pembahasan kita. Wa'asulullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.